إن الحمد لله نحمده ونستعينه نسخره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل حق تقاتي ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا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 Fayyam asir al wa akhwat fi din anzakumullah. Alhamdulillah kita benjakan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Taala yang dimana dengan curahan, limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majlis yang berbahagia ini dalam rangka tafakufidin, yakni pendalaman agama. Fayyam asir al wa akhwat fi din anzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau sebelum wafat bersabda Tarabtu fikum bayidah Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian satu agama yang bayidah Yang putih, bersih, jelas, gamblang Layluha kena hariha Malamnya itu seperti siangnya Layyizhu'anha ilahalik dan tidak akan melenceng darinya berpaling darinya kecuali halik dia akan binasa agama yang ditinggalkan oleh Rasul saw jelas gambar dan bahkan Allah taala sendiri yang menyatakan sempurna segala aspek kehidupan ya ada tuntunannya ada syariatnya ada hukumnya ada undang-undangnya Allah menyatakan al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini yakni Haji Wada dua bulan setengah sebelum Rasul wafat pada hari ini akmaltu lakum telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum agama kalian Islam sempurna Islam yang ditinggalkan Rasul putih bersih akan tetapi setelah dicabutnya ilmu akan tetapi akhir zaman jarak sudah semakin jauh dari Rasulullah baik itu jarak tempatnya ataupun jarak waktunya ya dari Madinah ke Sidoarjo berapa kilo ya lewat negara mana saja kemudian zaman Rasulullah dengan sekarang berapa tahun berapa abad 14 abad maka semakin jauh jaraknya umat ini semakin tidak kenal sebagaimana nabi-nabi dahulu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala utus rasul baru untuk mengingatkan nabi-nabi yang dahulu ya? sampai terakhir baginda rasul sallallahu alaihi sallam yang dinyatakan oleh Allah agama ini sempurna tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi Maka ajaran yang beliau ajarkan, syariat yang beliau ajarkan itu mencakup segala aspek kehidupan. Sudah ada tuntunannya, sudah ada petunjuknya. Akan tetapi yang kita saksikan sekarang apa yang disabdakan oleh Rasul menjadi kenyataan. Kalau kita lihat di YouTube, YouTube itu yakni banyak sekali konten-konten, ya banyak sekali yang mengaku dirinya ustaz ataupun kiai ya yeah. mereka yakni menakut-nakuti ya yeah. tanfir menjadikan orang awam ini lari dengan ajaran yang rasul ajarkan yang diterima sahabat dari rasul dibikin lari Ya yeah? dengan kalimat wahabi, wahabi itu mereka katakan, mereka katakan yang melarang adat, ya, yeah? yang melarang orang tahlilah, yang melarang orang macam-macam maulitan dan lain sebagainya. Ya, yeah? jadi umat ini diajak lari. wahabi itu gampang mengkafirkan wahabi itu menghalalkan darah bukan golongannya, kelompoknya ya baginda rasul sallallahu alaihi Wasallam beliau bersabda min asrati sa'ah sebagian dari tanda kiamat min baini yadisa'ah menjelang kiamat ya, ini Menasrati saat sebagian tanda kiamat. Ayur ilm, ilmu ini diangkat oleh Allah. Wayun zalul jahil, kebodohan diturunkan. Jadi orang sudah tak tahu patuan, orang sudah tak tahu kaidah, bertenfaham pelanggaran. Ya, jadi rumus itu sudah tak faham dalam beragama ini tidak, tidak faham dia. Ya, itu Belum lagi ada unsur. Yang dimana ketika umat islam tidak faham dengan sunnah nabinya. Umat islam tidak faham kitab sucinya. Maka umat islam akan terseret ke arus mana saja mengalir. Rasul mengatakan. Lakin Waktu itu kalian seperti bui. Gusa isail. Bui yang ada di atas air banjir. Ada arus timur ke timur. Ada arus barat ke barat. Walaupun namanya muslim. Namanya islam. Iya tapi otaknya ke barat, otaknya ke timur. itu demikian. Walaupun Islam, jadi otaknya kejawen, otaknya animisme, dinamisme, itu demikian. Walaupun dia muslim. Ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan demikian. Maka kalau sudah demikian adanya, ilmu sudah diangkat oleh Allah taala. Umat Islam terseret ke arus mana saja mengalir, maka Orang-orang Islam Ketika kembali kepada sunnanya Kembali kepada ajaran agamanya Yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Bada'al Islamu ghariban wasayaudu ghariban kama badak Islam pertama kali datang di kota makanya dianggap asing Maka sayaud maka akan kembali ghariban asing lagi Kama badak seperti permulaannya Rasul katakan Fatu balil berbahagialah kalian orang yang asing. Yeah, sahabat kaget karena ketika Rasul bersabda demikian ini sunnah itu dipraktekan di setiap sisi kehidupan bangun tidur sampai tidur latih itu sunnah Rasul, duduk sunnah Rasul, berdiri jalan sunnah Rasul, diam sunnah Rasul, berbicara ikut sunnah Rasul, semuanya. Yeah, itulah kok Rasul katakan nanti jadi asing lagi. Pakai kalimat sintaksis. Sayaud akan kembali dalam tempo dekat. Bukan Saufa Ya'ud. bukan. Kalau saufa itu tempohnya jauh. Dalam tempo dekat, geriban akan menjadi asing. Maka Rasul katakan, fatu ba'ilu roba orang yang asing. Orang yang asing ini siapa? Orang yang asing Rasul shallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan Allah Yuhyu Yuhyunama amatan nas min sunnati Orang-orang yang Menghidup-hidupkan sunnaku Takkala sunnaku itu Ditinggalkan oleh Pakai uh, <coughs> <Bake> kalimat <coughs> Ma amatan nas Amata yumi tu imatatan Itu maknanya Mematikan Yang orang islam itu Yang manusia itu mematikan sunnah rasul ada unsur kesengajaan. Ya. Yeah. Jadi kalau kita buka di YouTube itu banyak sekali. Ya yeah. di TikTok itu banyak sekali. Ya, yeah. ini. Yang Wahabi itu cikal bakalnya teroris. Ya, yeah. yang Wahabi itu pemecah belau umat. Oh ya, yeah. itu Padahal yang namanya Hakikat yang sebenarnya itu adalah prakteknya Bukan namanya ideah, bukan gelarnya Digelari apapun juga Kalau prakteknya itu mengikuti ajaran Rasul Seperti yang diajarkan ke sahabat Yang diterima sahabat dari Rasul Apapun gelarnya kita ikuti Apapun julukannya kita ikuti Ya, yang penting itu adalah yakni prakteknya. Nah itu demikian, ya. Dan ini sekarang ini menjadi kenyataan. Jadi banyak dengan sengaja mematikan sunnah Rasul. Ya, ini Wahhabi itu bikinan Yahudi. Wahabi itu kerjasama sama Yahudi. Orang Inggris ini ternyata bah. Yang ngomong itu kadernya ke Israel kemarin. Eh, yeah? lo yang bengok-bengok kayak gitu itu kadernya ke Israel. Yeah? Ya, itu. Mengatakan Wahabi itu andek-andek Yahudi. Tapi faktanya apa? Ini yang terjadi di tanah-tanah kita saat ini. Fitnah itu bukan main. Sehingga Rasul katakan al-mutamassik bi dinihi kal 'alal jamr, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Nih yeah, dilepas, lepas ini agama yang hak ini, dipegang panasnya bukan main. Ya, yeah. ah, itu demikian. Saya merasakan mulai tahun 80 an kita sudah kembali kepada sunnah, ya yeah, kembali kepada manhatnya sohabat. Belum ada orang-orang itu istri, ya yeah, 89 sudah pakai cadar. Nah, itu belum ada orang pakai cadar itu ya. Yeah. Jadi satu kampung itu delok kabe kiki. Golongan apa ini? Aliran apa ini? Ya, itu gitu Apalagi ada bom Bali meledak Ya, kita ke pasar sepanjang itu ya Sampai ini jamaahnya Amrozi dah, Ya, karena Amrozi itu yang meledakan bom itu Istrinya pakai ca Jenggoten celononeci Persis ini Ya ya, itu. saya bilang saya ini bukan jamaahnya Amrozi, saudaranya Amrozi, ya dolor kode islami, para koruptor itu ya saudara kita itu, <gifat> soalnya kode islami kan begitu ya, itu gitu, walaupun berbeda kelakuannya, ya pemikirannya berbeda, tetap saudara kan begitu, ya kita tidak ngafirkan mereka kok, ya, itu demikian. Jadi kesannya begitu Ada unsur mematikan sunnah ya, Jadi Apalagi dulu saya kontraktor Tukang kontrak rumah 20 tahun Pindah-pindah Kalau pindah ke satu tempat gitu ya Nah itu RT RT tanya kita nyerahkan surat Sampai ini, ini jamaah mana pak <laughs> Saya bilang jama'atul muslimin <laughs> jamaahnya umat Islam aja ji. Ya, jadi begitu sudah panasnya seperti memegang bara. Ya, dari awal tahun 80-an itu sudah tidak mau salaman aja. Aku ki gudiken ta. Aku ki najis ta. Itu tahun 80-an itu. Ya, kalau hari raya kita kan ndak mau salaman sama perempuan-perempuan. Itu sudah kita praktekkan. Ya. waktu nikah itu tidak ada musik. Adanya bacaan kurek ki ono wong kawin ta wong <Sihur> kok gak nak <no> musike? <Sihur> ya memang tujuan saya gitu. Karena tiap ada orang punya hajat di situ ada perjudian, di situ ada orang mie, minum. Setelah kita setelkan Quran, yang pejudit itu lewat tok. Eh kok ngajir. saya <Sihur> <Sihur> <Sihur> ngajangi ngocet itu ndalek majelis di orang punya hajat itu lewat tok. Ya, karena daerah saya Karangwileng dulu tempatnya pejudik peminum. Iya, tempatnya pejudi peminum. Itu ada botol besar itu lambangnya di Karangpilang Asrama Marinir itu kalau mau masuk, itu ada botol besar dua itu. Ada di situ. Jadi memang terkenal peminum. Jadi orang punya hajat ya. bahkan orang meninggal pun dia itu gunakan untuk ju ngemit istilahnya. Jadi melean nunggu orang mati itu pakai ju judi loh itu begitu. Ya. Eh, apalagi orang punya hajat Gak adik diundang teko dewi. Lah carane ya apa ngusir ngono iku disetelno enggak ono sing mau. <laughs> ya, lha itu begitu. Pahit-pahit dirasani wong sakamong dirasani. Ya. pokoknya gak dibenci Gusti Allah ndak masalah. Kan gitu ya. pokoknya gak dimusuhi Gusti Allah dimusuhi wong sak terserah. Kan begitu kita. Ya. Ini ini prinsip hidup ini nya itu akhir zaman ya begitu. Dianggap asing, dianggap nyeleneh, dianggap a aneh. Ya. Ini. Dan sekarang faktanya ya memang sunnah Rasulin dimatikan ada unsur mematikan. Di setiap ceramahnya, di setiap itu selalu mengatakan ya, Wahabi itu begini, Wahabi itu begini, Wahabi itu be Aitniki nah, ya, Padahal rasul sudah jelas-jelas katakan taroktu fikum baito. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian agama Islam yang putih bersih, jelas gamblang. Loh kenapa kok ndak datang ngaji? Wahhabihu opo sih? Nah, lungguh duduk anteng ngrungokno ae nah, Ya, ait. Tapi belum-belum sudah Pak, sudah di-move orang awam itu mau datang tak takut. Ia ya, ada demikian sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Padahal Rasulullah itu di setiap khutbahnya itu kunlu bid'atin, dolalawakunlu dolalatin di setiap khutbahnya. Dan ini sama saya saya tidak akan berhenti mukodima saya bagi di mana saja sudah. Karena masih banyak bid'ah. Makanya saya setiap khutbah selalu begitu. Kok mukodima zaman gak ganti-ganti Ustaz. Nak ya. bid'awi sentek kan? nanti, orang bintasi akil ya, nah itu begitu sampai di PJP Gersik sana saya diprotes itu ustad ini pengurusnya Ijo Kabe ustad bayjo, Pak Abang, saya tidak peduli ya akhirnya materi khutbah Jumat berubah membahas tentang mau kasih dimah, aku bintasi kalau mau kasih dimah, rasul ya ada tidak mukodimah yang lebih baik dari mukodimahnya rasul ini? ada tidak kira-kira coba mukodimah yang mana eh? ini rasulullah yang itu. ini riwayat ini, ini saya tunjukkan semuanya lah kok nyuruh diganti itu lho yeah? walaupun boleh saya sebenarnya kenapa? karena banyak pelaku bidah, sehingga setiap mukodimah saya kulu bit'ahtin dolala wa kulu dolalatin fin fitnari itu demikian Ya yeah? mau terima monggo gak terima, nah itu, iki Wong ini kayak naik diapakno, lereno no, ya nek wani lereno no gak umum. Aku yuk gak partai masih gak kon, gawel loh tuh prinsip saya begitu di mana mana bes, pokok abang abang hijaui, hijau sudah selesai, yeah? nah, itu ya, itu demikian, itu, tahu mulai tuh dicegat, ya nggak apa apa cegat, tidak masalah ya paling pul mati lah ngena iya harus mati siap kok ah itu jadi orang Islam itu harus begitu apalagi menegakkan sunah sunnah ya jadi di dalam manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu Al-Qur'an dan sunnah ini kemarin telah kita bahas ya sunah yang sahih ya Walaupun hadisnya itu khobar ahad Hadis sampai kita ada tiga jalan Ada mutawatir, ada masjur, ada khobar ahad Itu demikian ya Untuk apa saja baik akidah, hukum, ya syariah ataupun akhlak Maka ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlus sunnah ya, Para a'imah itu menerima baik Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Imam Hanafi asal hadis itu so sohi ada ya, demikian ya ini walaupun kobar akad tetap diterima ini jadi Al Quran dan Sunnah kemudian ijma ya yani, ijma ini ijma sahabat ya ini Imam Syafi'i mengatakan, 'Walai'ah lam mina Sahabah, 'Walam mina Tabi'in, ahdan, akhbarah anil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Ilakubi lah kabarnya'. Saya tidak tahu, ya, dari kalangan Sahabat dan juga kalangan Tabi'in, seseorang pun apabila dia itu mengkhabarkan dari Rasulullah kecuali diterima khabarnya. Ya. Nah, wa usbita zalika sunnatan dan itu dikuatkan itu sunnah Rasul tanpa membedakan ini mutawatir, ini masyhur ataupun khabar ahad. Ya? Ada mengingian. Baik untuk akidah, baik untuk syariah ataupun akhlak diterima, ya? Ada mengingian. Ini ijmaknya sahabat Ya, sahabat ini sepakat. Ya, ada demikian. Kalau sahabat sepakat, itu satu iaitu sumber hukum setelah Al Quran dan sun, Sunnah. Itu sama dengan Sunnah. Ya, karena pernyataan Rasul, laiya jemaah hadil umat alaqlalala. Umat ini tidak akan sepakat di dalam kesesatan. Jadi sahabat ini tidak akan sepakat di dalam kesesatan tidak. Jangankan sahabat kita aja loh. Yang ada di masjid ini ayek eh, mendem kafe, ya. <laughs> sepakat tidak <enggak>, ya? <laughs> Padahal walaupun di kiwong situ rongatus juta, ayek ya. eh, mendem kafe rongatus juta, <laughs> enggak enggak sepakat, ya? Nah, itu demikian. <coughs> Kemudian Sheikhul Islam Ibn Taymiyah beliau mengatakan wal ijma wal asl al-thalith alladhi ya'tamidu alayhi fil 'ilmi wad din wahum yazinuna bi hadhihi al-usul al-thalathah jami'an ma 'alayhi al-nas min aqwalin wa Islam mengatakan ijma itu adalah pondasi yang ketiga yang dimana bersandar atasnya yakni di dalam ilmu, agama dan mereka menimbang ya umat islam ini menimbang dengan tiga usul, tiga landasan itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' itu jami'uma'alehinnah semua apa yang terjadi di tengah-tengah manusia ini yang dilakukan manusia baik ucapan mereka amal perbuatan mereka yang batin, yang gohir mimma'lahu ta'aluk biddin ya dari sesuatu yang ada kaitannya dengan agama, dia ya, perbuatan, ucapan, yang dohir, yang batin itu demikian. Ya, ini. Wal ya, ijma Allah dina yang Robi tuhu maka na elisalafussoleh. Jadi ijma itu yang di mana mereka para salafus salafussoleh ini sepakat di atasnya. Ya, ini. Kemudian yang keempat min akwalis salaf, ya. Ini dalil dari kaulnya fatwanya para sahabat para salaful ummah, ya. Berkata ayub as-sakhtiyani rahimahullah Iza huddisar rajul bis sunnah faqaladakna min hada wa haddisna min al-Quran fa'alam anahu dhallun mudillun Ya, Berkata, yakni ayub as-sakhtiyani rahimahullah Apabila ada seseorang ya, Itu Diceritakan kepadanya tentang sunnah dikatakan kepadanya tentang sunnah Kemudian dia mengatakan "Dzakna min hadha. Tinggalkan kami dengan ini. Jadi jangan ngomong ini pada kami." Wa haditsna minal Quran. Ngomong pada kami dengan Al-Qur'an saja. Maka beliau mengatakan "Fa'lan." Maka ketahuilah annahu sesungguhnya dia orang tersebut dzalun mudhillun, dia sesat dan menyesatkan. Jadi cukup Al Qur'an saja Sunnah tidak perlu, ya ini, ini orang sesat ini, ya ini. Dan akhir, apa? Akhir-akhir eh, ini tidak hanya pada masa tabiun, tabiut, tabiin. Ya sekarang ini muncul buahnya sekali. Dan bahkan di Mesir itu Banyak sekali apa? Ingkarus Sunnah yang cukup hanya dengan Al Qur'an saja, ya jamak terjadi pemimpin mereka itu meninggal, ya, jadi murid-muridnya ini pengikut-pengikutnya ini dia tidak paham ini dimandikan apa nda, minta fatwa ke Al Azhar, ya, jadi pimpinan Al Azhar mengatakan, ya, kamu nerima sunnah nda, kalau kamu nerima sunnah tak tunjukkan cara memandikan. Kalau kamu tidak terima sunnah, sudah makamkan saja tanpa dimandi, karena mandikan jenazah itu ada di sun, Quran dah ada, ya, ada demikian. Akhirnya apa mereka taubat semua ya sudah kita kembali ke sunnah. Akhirnya ditunjukkan cara memandikan jenazah, loh jadi demikian, ya ini ini inkar sunnah, ya. Ada lagi dia tidak inkar sunnah, tapi dicari yang mutawatir. Akhirnya ndak percaya adab kubur. Ndak percaya sirat, ndak percaya nanti orang itu nanti ditimbang amal kebaikannya karena semua hadis-hadis itu hadis khabar ahad. Ndak mutawatir. Loh itu demikian. Jadi tolak adab kubur itu apa banyak-banyak itu. Ya. Ya di antaranya kalau ndak salin Taqiyuddin An-Nabhani itu jadi pimpinan apa? hati, kalau <gul> di dalam kitab mereka itu, ya menolak hadis khabar, maka seingat tidak percaya pak Adab kubur, itu gitu. Dan masih banyak sekali ya orang-orang sekarang ni jadi cukup hanya dengan Al Quran saja, ya itu. Jadi Al Quran dengan akalnya, kemudian Al Quran dengan filsafat. Wakal al-Auzahirahimahullah Imam al-Auzahirahimahullah mengatakan wadali kaan nasuna jad qadiat qadiat dan alal kitab walam yaji banyak sekali yang Menabrakkan Al-Quran dengan Sunnah. Yeah, makan apa ini? Uh, anjing itu ndak apa-apa, ya yeah? anjing itu ha halal. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada di dalam Al-Qur'an haram itu apa? Hormat Elma'itatu Wadamu Walahmul Khinjiru Amahuilalil Gairil. Yang ada di sunnah ini nabrak Al-Qur'an. Emas itu juga ndak apa-apa, ya. Yeah? Halal bagi laki-laki karena ada ayat mengharomazina Taala Allah Tiakhrajali ibadhih wa taibah. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan eh, dan kebaikan-kebaikan yang yang apa yang baik-baik itu yang dikeluarkan untuk hambanya? Siapa yang berani mengharamkan? Yeah. Jadi hadis itu nabrak Al-Quran. Ditabrakan hadis dengan Al-Quran. Padahal para ulama tidak demikian. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan itu khurimat aliha. Ah. Man harrama zina tallati akhrajali ibadi wat thayyibat, barang siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Ayat ini adalah umum. Perhiasan apa saja itu hukum asalnya halal dikecualikan oleh rasul kecuali emas bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki. -la, ini pengecualian, tidak ditabrakkan begitu. Ya, aamiin. Nah Jadi dalilnya benar, istidlalnya salah. Makanya orang menggunakan dalil hadis itu dibutuhkan dua. Ya yang pertama subutu ha'anin nabi kuatnya dalil itu dari nabi yang pertama yang kedua subutu dalalatiha alal hukmi kuatnya pendalilannya itu untuk hukum cocok, tidak sesuai, tidak itu begitu Ya hadisnya soheh tapi penempatannya salah ya keliru Ya seperti apa? mansan, nasunatan, Ya dalil itu digunakan membenarkan bid'ah khasanah dan banyak sekali ya yang orang-orang liberal pakai dalil itu ya dalilnya benar ya cuma penempatannya yang keliru ya dan kadang-kadang juga penafsirannya malah salah kenapa tidak ditafsirkan lewat Sahabat, lewat rasulullah tapi ditafsirkan dengan apa? falsafahnya, dengan falsafah liberal akhirnya jadi islam liberal itu demikian ya ini Kemudian dari Hasan Al-Hasan rahimahullah, ya Al-Hasan Al-Bashri Kala berkata bainama Imran bin Husain radhiyallahu an yuhaddisu an sunnati nabiina id qala rajul. Ya, dari Hasan rahimahullah berkata tatkala Imran bin Husain ini seorang sahabat bercerita tentang sunnah Rasul, sunnah nabi kita. Tahu-tahu ada orang yang mengatakan ya abanujay Hadis nabil Quran ceritakan kepada kamu dengan Al Quran. Sahabat ini cerita tentang sunnah dia minta Al Quran. Maksudnya apa dia tidak mau dengan sun sunnah. Ya maka fakola lahu Imran bin Husain mengatakan badannya anta waas waasha buka kamu dan teman-temanmu tak Quran kalian semua baca Al Quran. Akunta muhadhisi anesolah wa mafiah. Apakah engkau, iaitu bercerita tentang solat dan sesuatu yang yang ada di dalam solat itu, waktu dia dan batas batasannya solat. Ya, apa cerita tentang itu? Ya, kalau kamu baca Al Quran, ya, ya, apakah kamu juga baca tentang solat?lah solat nah, itu cara caranya gimana, bacaannya apa, maksudnya begitu. Ya, cuba ceritakan akuntamu hadisi anizzaka apakah engkau cerita tentang zakat fi zahab zakat emas wal ibil zakat onta wal bakar zakat yakni sapi dan wa asnaful mal dan jenis-jenis harta ya coba ya nisopnya berapa anunya berapa coba ceritakan lakin syahid tu ya akan tetapi aku yang menyaksikan Rasul tidak hanya bicara dengan kami Dengan Al-Quran saja Tapi beliau juga jelaskan ya Beliau baca bacakan pada kami Al-Quran Wa'akimus sholat Tegakkan sholat Tapi Rasul juga apa? Kasih tahu Takbiratul ikhram begini Rukuk begini Sujud begini Nah kami menyaksikan itu Kamu tidak nyaksikan Karena kamu apa? Generasi setelah sahab Sahabat kamu tidak menyaksikan kami menyaksikan Rasul berkata demikian itu, ya nah itu. Kemudian mengatakan furido alena rasululahiz zakat kajawakada Rasul mewajibkan kepada kami zakat itu batasannya ini zakat ini ini begini itu gitu, ya ini. Kemudian orang tadi mengatakan, ya engkau menyadarkan kami, ya jadi. Semoga uh, jadi engkau menghidupkan kami maknanya menjadi kami jadi terjaga semoga Allah yakni menjaga engkau. Hadirin ah, mikin maka Al-Hasan mengatakan fama mata dzalikal rajul hatta sara min fuqaha almuslimin maka tidaklah orang tadi meninggal yakni apa sampai dia menjadi orang alim dari kalangan kaum muslimin. Jadi sadar kembali kepada sun sunnah Ibnu Mighyan ya gitu. Kemudian dari sahabat Abdur bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan Mangkana kana muta'asyan falyata'assa bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarr hadil ummat quluban. Barang siapa yang ingin berteladan maka hendaklah berteladan kepada sahabat Rasulullah. Ya, ya ini ajaran salafi, ini ajaran wahabi. Ya, Ibnu demikian jadi berteladan kepada sahabat. Kalau sahabat itu anti bid'ah, Tidak senang bid'ah, maka orang-orang salaf yang mengikuti sahabat juga anti bid'ah. Kalau so sahabat itu ya diajari oleh Rasul mendakwakan yang pertama itu tauhid, ya, maka orang yang mengikuti sahabat juga apa? tauhid yang diutamakan. Ya, itu demikian. Kalau bicara tauhid, otomatis melarang sireh. Kalau bicara sunnah, otomatis melarang bid. Bid A itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dari kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak hanya la ilaha, tapi illallah. Illa", ya, jadi, jadi tidak hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi mentiadakan Tuhan selain Allah. Tidak hanya, yakni menetapkan sunnah sebagai pegangannya, tapi harus mentiadakan bid. Bid'ah, lo itu demikian. Ya kalau bicara sunnah maka harus bisa membantah bid'ah. Kalau bis, kalau membicarakan tauhid maka harus bisa membantah kesiri kesirikan. Eh, itu demikian. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam menteladani sahabat Rasulullah kenapa? Karena mereka itu orang yang hatinya paling baik wa aamakuha ilman dan ilmunya yang paling dalam kenapa karena berhadapan hadapan dengan rasul karena yanbi al-Qur'an Al dan Sunnah dengan bahasa mereka jadi mengetahui yang tersurat maupun yang tersirat ya tidak ditakwilkan seperti orang-orang sekarang ya ada ayat syariat ada ayat hakikat <tod> aki misala lidzikri tegakkan salat untuk mengingatku Ya syariatnya salat hakikatnya mengingat Allah kalau sudah bisa mengingat Allah ada apa salat ya karena bah hakikatnya sudah dia dapatkan. Ya hakikatnya kan mengingat Allah ya kalau sudah bisa mengingat Allah ada apa salat. Lho itu begitu. Eh ya. itu akal mereka, logika mereka mereka ya. Tapi sahabat memahami mesti enggak demikian. Ya Makanya menerjemahkan memahami Al-Quran dan Sunnah Itu lewat pemahaman sahabat. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran dan Sunnah itu mujmal umum Tergantung siapa yang nerjemahkan Tergantung siapa yang nafsirkan Tergantung siapa yang giring Al-Quran dan Sunnah kalau diterjemahkan lewat falsafah liberal Jadi Islam liberal Al-Quran dan Sunnah kalau diterjemahkan Lewat falsafah sosialis jadi Islam Sosialis Alquran dan Sunnah kalau diterjemahkan le le lewat falsafah kejawen jadi Islam kejawen, dharma gandul, gadol lucu di me eh, Mekah di mek me mek mekah, saringat nek saring jengatnya itu mereka orang gadol lucu ya nah, itu demikian jadi diterjemahkan lewat falsafah mereka kalau Alquran dan Sunnah yang terjemahkan orang LD sebelas jadi LD kalau tidak bayar ke imamnya kafir, ya najis, ya itu itu. Kalau kawin tidak dengan jamaahnya seperti kawin dengan anjing kadangnya, loh. Nah itu begitu, ya itu bahasa mereka. Aduh demikian, ya ini wonggo.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 Hey! Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ma'asara al-ikhwani wa akhwati fidun anzakumullah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Mankana muta'assiyan falyata'assab bi ashabi Rasulillah shallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadil umma kuluban. Barang siapa yang ingin ngambil teladan maka hendaklah Berteladanlah kepada sahabat Rasulullah karena mereka itu yakni umat yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya dan paling sedikit memaksakan diri. Jadi betul-betul ikhlas ya. Adzlmikan wa aqwa muhadiyan dan petunjuknya yang paling ru wa ahsanuh dan keadaannya yang paling bagus ya. Sehingga Imam Ibnu Katsir yakni setelah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah jika menyulitkan engkau menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah wa alaihi akwa alis maka wajib bagimu untuk kembali ke menafsiran shohabat, soha ya karena kondisinya bahasanya ya masih masih baik dan kaum unyakta rohumu lillis kaum yang Allah pilih. Jadi ini pilihan Allah sehingga banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk yakni mengikuti jalannya sahabat wattabi sabilaman anaba ilayya ikutilah ini perintah man anaba ilayya orang yang kembali kepadaku ke jalannya Allah yakni siapa sahabat, sahabat. ya yeah. wa may rasul min ba'di matabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya yeah. Barang siapa yang menentang rasul setelah dihadapannya petunjuk uh, setelah jelas dihadapannya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang mukmin jadi yani mengikuti apa uh, jalannya selain sahabat. Ya orang mukmin di situ sahabat. Ya ini ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikuti jalan sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu kaum yang dipilih oleh Allah. Ah demikian, ya. Dia ya, untuk apa menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Ini ya kutukat kemenangan kemenangan Islam ya mulai dari Persia sampai Romawi siapa sahabat Rasul bukan orang Syiah ya Syiah tidak pernah mengadakan kutukat itu buka wilayah ya baru bagi agama Islam tidak ada itu dalam sejarah ya yang ada gerogoti yang ada kerjasama dengan orang kafir untuk menghancurkan ini. Islam eh, itu demikian, ya yeah. ini, ini sahabat Nabi semuanya. Jadi yang menghancurkan kisra itu sahabat Nabi semuanya. Ya yeah. Romawi juga sahabat Nabi semuanya. Eh, itu demikian. Wa innahum kano alal huda mustaqim maka sesungguhnya mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Eh, itu demikian, ya. Yeah. Kemudian. Uh, Imam Abu Hanifah mengatakan ida ajma'atis sahaba 'ala syai'in sallamnah apa bila sahabat itu sudah sepakat maka kami tunduk kami pasrah ya jadi mengikuti mereka Ijma'atnya sah sahabat eh, itu demikian ya amin kemudian Imam Daud Zahiri ya Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al ijma'u ayat tabi'a ma ja'a minan nabi wa an ashhabihi ya jadi umat ini sepakat untuk mengikuti ajaran yang datangnya dari nabi dan dari sahabatnya sehingga rasul mengatakan was sunnati ya was sunnati was sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin ya itu jadi peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasidin ya maka di sini disebutkan yakni oleh Imam Ahmad juga jadi mengikuti yang datang dari nabi dan sahabatnya dan wa tabiin mukhayyar ya sedangkan untuk mengikuti tabiin setelah sahabat ini mukhayyar mukhayyar itu pilihan ya dipilih ya. dijelaskan di sini ya yang dimaksud mukhayyar itu wa hadza ala ukhadit tabiin dan ada ikhtimal kemungkinan yang muhoyar ini kalau itu kobarnya akad dari seorang tabiin kalau tabiin sepakat itu juga hukum sama dengan ijma'nya soha, sohabat sahabat eh, itu demikian ya ini jadi ada penjelasan yang demikian ini ya jadi ini apa uh, hujjah dari salafus soleh ya jadi pegangan sandaran dari salafus soleh di dalam akidah, di dalam syariah dan juga akhlaknya. Ademikian. Ya, jejarah khusus banyak sekali ini di sini nanti yakni hujjahnya para sahabat dengan yakni sunnah yang sahih, ya. Ademikian. Dalil-dalilnya ya termasuk apa? Hadis khabar ahad, ya, di tentang azab kubur Kemudian apa Syafaat nabi yang besar Ya pertanyaan mungkar nakir ya Kemudian ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar Itu hadisnya ya itu Kemudian Ya orang-orang yang berdosa besar itu tidak kekal di neraka Tapi nanti akan dimasukkan ke dalam sorga selama tidak murtad Ya Pelaku pelaku dosa besar pezina ya pe, yudis semua pelaku pelaku dosa dosa semuanya ya hampir tidak pernah berbuat baik sama sekali tapi kalau masih ada iman nanti akan diangkat ke surga sorga nah, itu demikian ya ini hadisnya juga khabar akhath termasuk apa melintasi sirat ya itu itu juga hadis khabar khabar akhathnya itu tapi mereka para sahabat radhiyallahu anhuma ajmain yakni mengimani mengamalkan hadis khobar ahad ini. itu demikian. Barangkali ada pertanyaan Bunggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Bunggo. Saya Iya yang digunakan dalam kias dan kaya ada banyak hal tentang perbuatan yang sengaja sembunyi dalam kilang kadang-kadang ditimbulkan, sengaja untuk memisahkan kita dan menghentikan protokol kadang-kadang saya tidak mempersoalkan masalah ikmat para ya. sahabat karena ya. mereka ya. itu ya. sempat ya.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 Ini yang jarang kita bahas memang khilaf di kalangan sahabat. Jangankan tabi'in sahabat juga beda pendapat. Ah demikian. Tapi seluruh sahabat sepakat ya, mereka itu kembali kepada Al-Qur'an dan sunah. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi semua para imam-imam Ahlussunnah ya, mereka kalau mereka dapatkan fatwanya itu nabrak sunnah. Dia tinggalkan fatwanya dia ambil sun, sunnah. Begitu pula sahabat, begitu pula tabiun. Ya, sehingga kalau sahabat sepakat itu jadi landasan satu hukum. Maknanya ya kalau sahabat sepakat tidak nabrak sun, sunnah. Nah itu demikian. Adapun kalau untuk tabiun dikatakan tadi mukhayyar, ya. Jadi mukhayyar itu secara bahasa dipilih. Ya, itu. Tapi oleh san muallif di dalam kitab ini ada ikhtimal ada kemungkinan yang dimaksud dipilih itu adalah itu bukan ijmaknya tabiun. Masih ada nabrak dengan tabiin yang lah, yang lain bukan kesepakatan. Nah, kalau nabra ini diambil yang lebih kuat tetap demikian yang mendekati kepada sunnah yang sesuai dengan sun itu yang dipilih ya ada demikian jadi apa eh, apa ada ada ya di antaranya kalau tidak salah sahabat Abu Hurairah itu berfatwa ya kalau orang apa eh, kesiangan ketika junub bulan Ramadan maka dia tidak boleh puasa. Nah, kemudian diberitahu dari Aisyah reda anis dari Nabi itu Rasulullah itu puasa karena pak sudah niat. Ya, ketiduran kemudian bangun subuh, subuh, maka beliau itu mandi jinabat kemudian melanjutkan puas, puasa. Nah, itu demikian. Akhirnya pak sahabat Abu Hurairah ini merujuk kepada. Kaulnya Aisyah ah, radhiyallahu anha. Ya begitu pula tabiun. Ya. Itu. Jadi sahabat merujuk ke sunnah semua merujuk ke arah sana. Ya, maknanya intinya bahwa pada hakikatnya mereka itu satu walaupun dohirnya kelihatan B, beda. Lah kalau memang ikhtilaf ada beda penafsiran di kalangan sahabat, maka sampai kita beda. Kalau sahabat sepakat terus kita beda, maka kita yang keliru beliau itu demikian ya. Ada demikian kalau mulai zaman sahabat itu beda nanti insyaallah sampai kita beda. Itu, itu demikian. Ada satu kitab ya yang bahas tentang apa? mukhalafahnya, menselisihnya sahabat terhadap sunnah Rasul. Itu ada, ada. Ya, itu karena ketidaktahuan, karena itu tapi semuanya itu nantinya apa? merujuk kepada sunah sunnah itu sahabat begitu kalau ada kaulnya yang nabrak sunnah maka kembali kepada sunnah itu intinya di sana ya itu makanya kalau sahabat sepakat itu jadi satu hukum itu demikian sama dengan tabiunnya itu juga demikian ya kalau mereka beda ya ya sampai kita tetap beda edoh gitu ya kalau nabrak sunnah maka mereka pun akan merujuk kembali kepada sun sunnah itu demikian ya Wallahu ta'ala a'la ahla. Ada yang lain? Allah Bisa tekan Tentang hadis yang Menanggap Ketika seseorang pelang Perpun yang terdinasak Tidak pulang Sampai datangan malaikat Ada eksek dari sini Karena saya berulang pulang berapa kemarin Sampai di kuburan Sampai di kuburan banyak orang melepaskan standarnya. Iya. Dan saya tanya, kenapa Pak dilepas? Nanti kalau kita pulang, siapa saja tidak mendengar? Kalau pendek kita berdua. Hah? <tis> <tis> <bisa> <tis> <tis> ah? Jalilnya bener, istidrallnya salah. Makanya kemarin kan kita bahas ya. Jadi ahlu sunnah itu kalau menggunakan dalil, ndak ndak mengambil satu hadis saja, ndak. Jadi berbagai macam hadis disatukan, diambil satu kesimpulan. Nah, hadis ini nabrak dengan yang lain, enggak. Nanti kesimpulannya gimana? Antara apa? E, si Mahid mendengar apa? Terobah <laughs> dengan mencopot sandal. Sebetulnya itu tidak wah, tidak bertentangan, enggak. Ya itu, ya mencopot itu juga di mana posisinya? Kan ada dalilnya. Kalau di jalan besar ya enggak apa-apa enggak dicopot. Tapi kalau sudah lewat celah-celahnya, lah di situ dicopot. Tapi sebenarnya ulama juga mengatakan kalau jalannya itu penuh duri, boleh enggak dicopot. Lah <lain> itu begitu, ya. Jin enggak enggak nabraknya itu tetap dicopot karena sunahnya demikian, demikian, ya. Lah mayitnya enggak kerungulah. Ya. <lain> <lain> Walaupun kerungu ya sampean gak eroh ya. Ya. Airnya sama dengan apa? Ngambil pelepah ya, daun terus ditaruh itu. Terus ada lagi kembang. Ya. Selama kembangnya ini belum garing. Itu diampuni innalillahi. Ya, terus dicuklek no pelepahnya itu yang mod yang nukle itu Rasulullah yang nanem itu ro Rasul. Rasul tahu lah sampai ngerti ndak kira-kira lo kan begitu ini khusus Rasul ya bukan umum untuk orang selur eh itu setiap kita ndah lah ya hadis kelompeng tadi yang tahu Rasul lagi <laughs> nah, kita ndak <enggak> dengar <laughs> ada demikian oh, enggak ada sambun ada Yeah. kalau sudah kita akhiri dengan doa kafaratul Majlis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la